Di Santoso dalam Business Wisdom. Ketika bisnis, baru-baru ini ada seorang sahabat yang cerita kepada saya... ...bahawa temannya dia itu punya pekerjaan yang menarik, Pak San. Katanya begitu. Temannya kerja apa sih? Ternyata temannya ini hobi travelling. Jadi suka sekali travelling ke mana-mana. Dan dia tidak mau cari kerjaan yang tetap. Lalu apa yang dilakukan? Dia pergi dari satu negara atau satu kota ke kota lain. Dan begitu sampai di kota itu, apa yang dia lakukan? Mulai motretin. Foto-foto yang bagus, dia submit. Karena dia memang jagoan potret ya. Dan dia menulis blog. Menulis blog itu dibayar juga. Jadi dia menulis blog untuk beberapa... Website wisata dan lain-lain Dan kalau kepepet Katanya kerja di McDonald Atau di mana Karena kerja di negara maju Ini kan penghasilannya lumayan 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar per jam ya, Cukup untuk makan gitu Dan dia tidak akan tinggal pada hotel Shangri-La, Seraton Bukan begitu Tapi tinggal di hotel-hotel yang murah Atau di rumah-rumah penduduk Jadi ternyata Hope Be traveling Atau keliling dunia Dapat juga dijadikan sebuah Quote-quote pekerjaan gitu ya Walaupun sebenarnya bukan pekerjaan Di zaman dimana semua akses Terhadap informasi Terhadap data Terhadap harga Terbuka begitu lebar Orang punya banyak kesempatan Untuk memulai Mengerjakan sesuatu yang dulunya Tidak pernah ada sebelumnya Jadi orang traveling dibayar Itu kan gak ada dulu ya Bisa bermain-main di negara maju Bisa kerja Bisa naf Bisa memotret dan seterusnya Dan menghasilkan uang Ini bisa Karena adanya fasilitas teknologi internet, email, blackberry, digital foto, Dan keterbukaan dari sebuah informasi bahwa gaji di satu kota itu jauh lebih mahal dari tempat ketika dia berangkat Jadi menarik sekali Mitra Bisnis bahwa pada zaman ini segalanya sudah sangat mungkin Kalau kita bisa melihat di antara celah-celah kesempatan yang umum Dan mencari sesuatu yang sangat unik dan sesuai dengan diri Anda sendiri Mitra Bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom Sukses selalu untuk anda. Jika anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633 9160, 633 9160.